Lima Fakta Ustad Evi Effendi, Pernah Dipenjara, hijrahkan Ribuan Pemuda, Hingga Kasus Keselio Lida teh itu adalah kalimat dalam bahasa Sunda yang kerap dilontarkan Ustaz Evi Effendi ketika berceramah. Dia menyelipkan pertanyaan itu kepada jamaah, sebagai pengingat agar hidup harus menjadi lebih baik, tidak terus-terusan berada dalam kubangan hitam. Melalui ceramah-ceramahnya yang renyah, menggunakan bahasa harian dan kocak, Jemaah mudah menarik benang merahnya untuk berhijrah, menempuh jalan hidup yang dirilai Allah ta'ala Dia telah menghijrahkan banyak orang dari jalan hidup yang sebelumnya jauh dari perintah Allah ta'ala Pemuda yang sebelumnya jarang mendatangi masjid untuk salat atau mengkaji ilmu agama, kini banyak yang mendatangi masjid untuk salat. Tiap kali menggelar ceramah, ada ratusan hingga ribuan orang yang menyimaknya. Lebih kenal dengan sosok ustadz gaul ini berikut fakta tentangnya. 1. Tak pernah masuk pesantren Ditemui Tribun Jabar saat mengisi tausiah pada kegiatan tablik akbar yang digelar pihak TK Riyadol Hasanah di Jalan Terusan Nomor 75 Kota Cimahi. Kamis, tanggal 8 Maret 2018, Ustadz Evi Effendi menjadi pendakwah dengan satu tekad, yaitu berhijrah. Ustadz yang dikenal dengan sebutan Ustadz Gapleh ini alias Gaul Tapi Soleh mengakui tak memiliki latar belakang pesantren atau pendidikan agama. Bahkan pendidikan formalnya hanya sampai SMP. Saya tidak memiliki latar pendidikan, pesantren belum pernah, kuliah nggak pernah. Sekolah juga hanya sampai SMP, tapi bisa jadi viral, ujar Ustadz Effi Effendi saat ceramah dengan gayanya yang nyentrik. Hal itu karena pria yang pernah dibui di Rutan Kebonwaru ini memiliki tekad yang kuat untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar dari penjara. Setelah itu, Ustadz kelahiran Bandung 19 Januari 1976 ini mengaku rajin mendatangi kajian dan pengajian di masjid untuk belajar memahami ilmu pengetahuan dan syariat ajaran Islam. 2. Doa Ibu Setelah memahami ajaran Islam, ia mengaku selalu berdoa kepada sang pencipta agar diberi kecerdasan, pemahaman, dan diberikan rizki yang melimpah. Tentunya dengan dibantu doa dari ibunya. Mama mendoakan dalam salatnya, jadikan anak kami Ustadz, jadikan anak kami ulama, ujarnya. Mendengar doa dari ibunya tersebut, pria pecinta otomotif ini mengaku kaget. Doa ibunya benar-benar dikabulkan oleh Allah SWT. Evi Effendi kini menjadi seorang pendakwah. Berawal dari video ceramahnya yang viral di media sosial, kini namanya sangat dikenal, masyarakat. Terbukti doa sang ibu pasti dikabulkan Tuhan. Percaya kecerdasan itu bukan dari pendidikan, tapi dari Allah. Katanya, asalkan kata Evi, harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apapun yang diinginkan umatnya yang dekat dengan Allah pasti dikabulkan. Allah menjanjikan dan Allah tidak bisa mengingkari janjinya Bahwa bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh Kata Evi 3. Pindah ke Bandung Singkat cerita Setelah dirinya mendapatkan semuanya Ayah empat anak ini memiliki tekad mengajak anak muda di Bandung untuk berhijrah Penampilannya disesuaikan dengan penampilan anak muda Ia mengenakan pakaian gaul, tak seperti ustad-ustad kebanyakan yang mengenakan peci hitam, bersorban, mengenakan jas atau setelan sarung. Setiap tampilan hadapan pemuda, ia mengenakan topi atau kupluk gaul. Evi MPND terus berkeliling dari satu masjid ke masjid lain. Orang-orang kemudian mengenalnya dengan sebutan dakwah on the street. Metode dakwah yang digunakan Ustad epi menggunakan bahasa populer, dicampur candaan bahasa Sunda yang membuat jamah terhibur. Berbagai tema mengenai Islam kerap dibawakan secara santai dan menghibur tetapi tetap syarat makna Sehingga hal itu berpengaruh gerakan pemuda hijrah yang diusung Evi direspon positif muda mudi di kota Bandung Bahkan pengajiannya selalu dipenuhi jemaah Gerakan tersebut berhasil melangkul anak muda yang kerap melakukan kejahatan dan pentolang geng motor di Bandung untuk berhijrah 4. Keselewal Lidah Dalam sebuah ceramah, Ustadz Evi apendi Keselewal Lidah Dia menyampaikan penjelasan terkait Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam yang isinya dianggap keliru. Video ceramahnya viral di media sosial. Netizen pun mempertanyakan maksud dari isi ceramah itu. Sampai pada akhirnya Ust. Evi Effendi berbicara di hadapan jamaah meminta maaf atas kepeliluannya dalam ceramah. Ia mengakui bahwa sebagai manusia biasa pasti bisa melakukan kesalahan. Maka dia meminta kepada umat muslim sedunia untuk menerima permintaan maafnya. Keselio lidah itu merupakan tidak lantas selesai, meskipun sudah meminta maaf secara terbuka. Ada seseorang yang membawa perkara ini kerana hukum. Ustadz F. Effendi dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan dugaan ujaran kebencian. 5. MUI Beri Dukungan MUI Jabar akhirnya memanggil Ustadz F. Effendi Tujuannya untuk tabayun atau meminta penjelasan terkait video ceramah yang menjadi viral itu Setelah pertemuan itu, MUI Jabar akan terus memberikan kesempatan kepada Ustadz Evi Effendi Untuk tetap berdakwah secara luas Seusai polemik video ceramahnya yang menuai kontroversi Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Hrafani Ahyar Mengatakan dakwah Ustadz Evi Effendi disampaikan secara asyik Dan memikat bagi sejumlah jamaah yang menyimak ceramahnya Buat Ustadz Evi Effendi untuk tetap melaksanakan dakwah Karena dakwah beliau ini agak unik Ujar Rafani di kantor NUI Jabar kota Bandung. Rafani mengatakan dakwah yang dilakukan Ustadz FP Effendi unik karena menyasar komunitas-komunitas yang selama ini jarang tersentuh oleh mubalik-mubalik lainnya. Bayangkan geng motor, komunitas pang, anak jalanan, mantan pekerja sekomersial dan orang bertato ini yang digarap beliau. Kami berikan support, maka terus dan jangan berhenti karena ini, kata Rafani. Rafani mengingatkan kepada seluruh penceramah agar selalu berhati-hati menjaga lisan serta ungkapan di hadapan publik, terlebih melalui media sosial yang tak terbendung. Menurutnya, MUI Jabar juga meminta bantuan Ustadz Efe Effendi untuk mensosialisasikan penggunaan mensos untuk kemaslahatan umat dan kehidupan bersama.